Pak Andi? Ya Pak Andi di sini, p a k Iya,、uh, yes. silakan Pak. Ya Pak, itu kelangkaan itu bukan terjadi dari pompa, Pak. Itu juga kenakalan daripada supir-supir truk, Pak. Kalau... Iya, silakan. Ya, kelangkaan itu bukan juga terjadi di pompa bensin yang, yang Mas g a g a k ada. Ya Pak, itu kelangkaan yang terjadi, ada orang-orang yang manipulasi itu, Pak. Masih ada Pak Andi? Oke,、okay. begitu aja Pak.、Eh, baik, terima kasih Pak Andi. Siang Pak Sugiono. Ya, ya silakan Pak、Halo. komentarnya. Menurut saya、uh, itu salah urus ya Pak ya Satu itu refinery ke Singapura itu sampai sekarang juga nggak jelas ya Kenapa minyak-minyak、uh, kita itu dari dulu itu diekspor ke Singapura bukan diekspor Tapi direfinery setelah itu dijual nggak tahu nggak jelas gitu Sedangkan yang masuk ke Indonesia itu minyak-minyak、uh, nggak tahu dari mana itu yang jelek sekali gitu Nah itu sampai sekarang itu tidak pernah dijelaskan gitu loh gimana gitu, jadi ini memang negara ini seharus Pak dari dulu itu ya, makasih selamat sore Pak Herman s e sore l a a m t s i l a k a n ya memang、uh, masalah BBM ini、uh, tidak semudah、uh, yang orang awam paham ya, mungkin banyak suara mengatakan ya naikan saja harganya, ya tentu kenaikan harga BBM akan langsung berakibat kepada kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok Yang nanti akan mendorong inflasi meningkat Dan ketika inflasi meningkat tentu akan mendorong suku bunga naik Dan ini akan menggerakkan seluruh keseimbangan ke arah Satu kedudukan baru yang kadang-kadang、e, tidak diharapkan oleh pemerintah Nah cuma saya mau melihatnya begini Di banyak daerah itu ketersediaan pertama x itu tidak tersedia Mereka hanya menyediakan premium dan solar Ya mungkin、uh, perlu dilengkapi SPBU-SPBU、uh, itu dengan Pertamax dan Pertadex. Jadi artinya pada saat sulit kan tentunya orang-orang yang berkemampuan lebih dengan mudah mereka akan mengalihkan ke Pertamax atau Pertaminadex. Tapi kalau ketersediaan Pertamax dan Pertaminadex itu tidak disediakan, ya mereka juga akan ikut mengkonsumsi BBM bersubsidi. Jadi... Usulan saya melalui forum ini Pemerintah harus segera meningkatkan Ketersediaan Pertaminadex dan p e r t a m a x itu Terima kasih Ya terima kasih Pak Herman p a Sahata iya s i l a k a n Saya mau komentari yang Daerah Jambi aja ya Mudah-mudahan Ya n gak g salah Kalau saya melihat Di kota Jambi itu Di dalam kotanya itu、uh, BBU-nya bisa dihitung dengan jari tapi pemakaian daerah Jambi itu bukan hanya untuk kendaraan darat jadi mereka 50% menggunakan BBM bersubsidi itu dengan perahu-perahu、uh, atau motor bot, motor tempel gitu ya jadi di laut juga banyak itu SPBU gak tahu itu apa resmi apa enggak jadi perkiraan saya、eh, jatah untuk daerah Jambi itu dijual di laut untuk melayani kapal-kapal、eh, itu kampung karena angkutan di sana antar kampung dengan kampung adalah dengan motorboat ataupun pompong Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sartak, Pak Joni. Kalau m e n u r u t s a y a ya bahwa kekurangan BBM itu, itu akan terus menerus. Karena itu memang energi、eh, yang dipakai untuk kepentingan rakyat dan semuanya ya. Untuk industri. Nah, saya sih cuma kalau untuk solusi jangka panjang itu ya. Ya sudah kita bangun aja reaktor kuklir yang di Jepara itu. itu kan bisa memberikan lapangan kerja 500 ribu, a 1 juta. Kita dari d a e a h a e r a kan miskin dong, d r d a e a h sangat miskin. Nah, kalau bisa dari kerja, nanti、uh, semua bagian d a r i tenaga diesel, itu pakai b e s a tenaga e n u h semua k e m u d i a itu BBM yang、uh, kita punya, bisa di-espor k atau dipakai domestik untuk transportasi, itu aja, Bu. p a g u s selamat sore. Selamat sore, Bu. s i l a k a n Saya sih bilang aja itu kurang tegasan pemerintah gitu aja bu.、Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat sore Pak Andi. i Ya dengan saya ini Pak Andi. Iya silakan opini Anda Pak Andi. k Opini ini begini Pak, ya masalahnya ini kontrolnya ini kurang kurang tegas gitu lho, Pak. Eh、hmm. masalah kontrolnya kurang tegas gitu lho, pemerintah ini gitu loh, gitu Pak. Aturan memang yang mesti dijatuhkannya sekian harus diberikan jatah sekian gitu lho, Pak. Baik.